baru satu artis kediri Ria Mustika dan sekarang tidak kalah bagusnya yang jelas masing-masing penyanyi memiliki karakter yang beda memiliki ciri khas yang beda kalau yang bakal tampil kali ini ya apa gimana terserah anda up to you ya Luciana Sapara bersama Papa sin dag blir den du disini Oke okay.